Okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Rahmaduhu wa nustahinuhu wa nustaghfiruhu Wa na'udhu min syurur yang pusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Asyadu Allah ilahilallah wahdahu la sharika Wa lah. Wasyadu muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wasallam Wabarakatuh Yakatul Bilal Rahimahiyu Rasulullahum Allahu Jamian kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al Luajiz bi Fikisunat Tawal Kitabil Aziz oleh Sheikh Abdul Latif Badawi Alfitahulahul Taala pada pertemuan sore ini kita masuk dalam bab uh, sujud syukur. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa sujud itu ada dua macam, ada yang disyariatkan dan ada yang tidak di syariatkan. Adapun yang tidak disyariatkan adalah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syirik. Tidak ada khilaf diantara para ulama. Dan itu minimal itu adalah syirik. Minimal adalah orang sujud saja itu sudah syirik akbar. Tidak ada tidak ada lagi syirik kecil orang yang sujud kepada selain Allah. Itu sudah terhitung syirik akbar. Jahil, lupa atau sengaja sama. Kemudian sujud yang kedua sujud yang disyariatkan ada ada lima ya sujud yang disyariatkan ada empat atau lima ada empat yang pertama sujud di dalam solat yang kedua sujud syukur sujud tilawah dan sujud sahwi ada pun eh, sujud di dalam solat sudah kita sebutkan dan sujud apa, tilawah juga sudah sekarang kita masuk ke sujud syukur sujud syukur adalah sujud yang disyariatkan disenahkan bagi siapa saja yang mendapati nikmat yang tidak berulang dan terhindar dari bencana jadi orang yang sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika dia mendapatkan nikmat yang tidak berulang. Karena nikmat itu ada dua macam. Ada nikmat yang berulang, ada nikmat yang tidak berulang. Nikmat yang berulang itu banyak, iya kan? Nikmat yang berulang contohnya apa? Melihat, mendengar, mencium, memegang, berjalan, menghirup udara. Iya, kan? pengajian, duduk, tidur, itu kan termasuk nikmat yang Berulang. ada gak syariatnya sujud syukur karena nikmat yang berulang ini tidak ada tidak ada syariatnya sujud syukur ketika mendapati nikmat itu berulang demikian juga makan masa setiap makan sujud syukur setiap makan sujud syukur setiap makan sujud syukur itu kan gak ada setiap masuk rumah sujud syukur setiap keluar rumah sujud syukur itu termasuk nikmat-nikmat yang berulang setiap nafas kita bernapas ini sujud syukur sujud syukur itu kan gak ada jadi tidak ada syariatnya. Yang ke, jadi sujud syukur itu hanya disyariatkan pada nikmat yang tidak berulang. Apa saja nikmat yang tidak berulang, maka di situ syariatkan sujud syukur. Anda bisa selamat dari kecelakaan pesawat, anda naik pesawat kemudian anda selamat ya sujud syukur, karena itu nikmat. Nemat yang tidak berulang belum tentu anda naik pesawat kedua kecelakaan terus bisa selamat ya. Kan? Dan sujud syukur ini bu e, sepakat para ulama bukan termasuk sholat, bukan termasuk sholat. Jadi kalau bukan termasuk sholat, maka sujud syukur itu boleh dilakukan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi tidak menutup aurat juga boleh, dalam kondisi tidak hudo, dalam kondisi tidak menghadap arah kiblat. Ini sujud syukur. Kemudian yang ke berikutnya yang keempat adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena e, lupa, e, karena lupa. Baik itu lupa karena menambah, baik itu juga lupa karena pengurangan maupun lupa karena ragu-ragu. Itu adalah sujud yang di e, sujud sahwi. Adapun eh, sebabnya sujud sahwi tadi ada tiga kita sebutkan sebabnya adalah karena menambah, karena pengurangan dan karena ragu-ragu. Adapun yang disebutkan di sini lima poin nah, berkaitan dengan sujud eh, Sahwi tapi lima poin itu kembali kepada tiga tadi yaitu karena penambahan, karena pengurangan maupun karena ragu-ragu. Kita lihat di sini yang pertama izah koma Faridah. Jika berdiri setelah rakaat Dua rakaat yang wajib Maksudnya setelah tahiyat awal Ini berarti apa? Dia berdiri setelah yang mestinya tahiyat awal Dia lupa Ini berarti apa? Pengurangan ya kan? Ini berarti mengurangi tahiyat awal Yang mestinya rakaat yang kedua Itu adalah tahiyat Kemudian ternyata apa? Ternyata dia sudah berdiri rakaat yang ketiga kalau sudah berdiri Kalau posisinya sudah berdiri Maka jangan dia duduk Jangan dia kembali ke tahiyat awal Sudah teruskan aja Dan ketika dia duduk Disitulah mulai khilaf diantara para ulama Ada yang mengatakan tidak sah Batal sholatnya Ada yang mengatakan e, Sah sholatnya Yang mengatakan tidak sah sholatnya Kenapa? Karena dia meninggalkan yang Keutamanya lebih besar yaitu rukun dan meninggalkan yang apa Mengerjakan yang Keutamanya lebih rendah yaitu duduk Karena kita katakan berdiri itu termasuk apa? Rukun Duduk tahiyat awal itu termasuk wajib Wajib itu lebih rendah daripada rukun Rukun lebih tinggi daripada wajib Maka dia meninggalkan yang Yang rukun Mengerjakan yang wajib Nah ini yang dikatakan oleh Sebagian ulama itu adalah pembatal sholat Sebagian lagi mengatakan Tidak itu Darurat Darurat itu membolehkan yang dilarang Tapi kalau itu dilakukan dengan sengaja Maka nanti dilihat sengaja atau tidak Kalau dia lakukan dengan sengaja Karena kejahilan Maka sebagian dari ulama menyatakan Ya sudah itu sah sholatnya Tapi bagi orang yang tahu Orang yang alim Maka tidak boleh dia duduk Dia meneruskan eh, Artinya tidak dia kembali ke duduk Dalil yang menunjukkan bahwa apa meneruskan meneruskan artinya tidak tidak dia duduk nah, kalau sudah berdiri rakaat yang ketiga dia sudah tu dah teruskan diteruskan sampai rakaat yang keempat nanti cuma apa sujud sahwinya dilakukan sebelum salam sujud sawih nanti dilakukan sebelum salam berdasarkan hadis dari Abdullah Layyubul Malik menubuhai Nabi sawalaanhu an Nahu Kal sawalala Rasulullah sawal salam rakaat ini min ba'di salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah solat bersama kami eh, apa namanya dua rakaat dari sebagian solat dalam riwayat yang lain ini solat duhur dalam riwayat yang lain solat solat duhur semua kalam falemiyajlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada rakaat yang ketiga dan beliau tidak duduk Tahiyat tahiyatawal fakaman nasu karena ini ini satu kaidah juga kalau imamnya sudah berdiri maka mamum semuanya berdiri tidak boleh mengingatkan subhanallah subhanallah Karena kalau mengingatkan imam dengan subhanallah kemudian imamnya duduk, nah itu berarti apa mamum yang membuat imamnya yang apa namanya membuat kesalahan. Maka mamum sudah kalau imamnya sudah berdiri mamum tidak boleh mengucapkan subhanallah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Begitu Nabi saw sudah berdiri, mereka pun juga ikut berdiri. Fakamenna sumaahu, falam makodoh salatahu begitu sudah selesai solatnya, menyelesaikan solatnya itu pada rakat yang keempat. Maka pakai natorna taslimahu. Kami menunggu apa yang uh, salamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakab barah, kau taslim dan beliau, beliau takbir sebelum salam, sebelum salam. Saja, dasa jadate kemudian beliau sujud dua kali. Wahwajalis dalam kondisi dia duduk semua selama kemudian salam. Jadi ini dalil menunjukkan bahawa sujud sahwi kalau karena pengurangan tahiyat awal itu sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Bagaimana kalau dilakukan sesudah salam itu bukan sunnah Itu bukan sunnah karena tidak ada riwayat e, artinya apa? kalau pengurangan jadi apa? pengurangan itu biasanya sujud sahwinya itu sebelum salam. Penambahan itu biasanya sujud sahwinya itu setelah salam. Adapun ragu-ragu nanti ada ada yang sesudah salam, ada yang sebelum salam. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, ini jika shalah khamsan bagaimana kalau dia sholat 5 rokaat artinya ini apa? penambahan berarti sebabnya sebabnya suju sawi karena apa? penambahan dia sholat 5 rokaat sholat duhur misalnya 5 rokaat atau sholat asar dia 5 rokaat atau sholat isya dia 5 rokaat apa yang dilakukan kalau ketika dia sholat misalnya ini karena lupa ya kalau sengaja sholat yang ke 5 itu jelas batal sengaja dia sholat dhuhur yang yang, yang rakaat yang kelima maka itu jelas batal. Nah, ini kita lihat karena lupa. Yaitu kita lihat dalilnya Anabillah eh uh, Anabillah Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kalau yang dimasukkan Abdullah di sini karena kalau dalam istilah hadis itu kalau disebutkan Abdullah, Abdullah itu banyak. Hadapul Nabasa bin Umar Abdullah Uh, Abdullah banyak, abadillah itu banyak. Walaupun abadillah itu dalam ilmu hadis itu ada empat. Abadillah maksudnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah. Uh, siapa? Abdullah bin Amr ibn al As. Jadi ini yang ada empat. Tapi kalau dimutlakkan kalau disebutkan an abadillah tidak ada embel embel yang lain, maka yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena mereka Abdullah Mas'ud itu adalah termasuk Fukaha sahabat Termasuk kibar Sahabat yang paling tinggi ilmunya Paling dalam ilmunya Dan sahabat yang termasuk fukaha Ahli fikirnya dari kalangan sahabat Jadi kalau Abdullah Mas'ud sudah menjawab Sahabat yang lain sudah diam Artinya dalam segala hal Dalam segala permasalahan Anak -an Rasulullah SAW Salat Duhur Rahom Nabi SAW pernah Salat Duhur 5 rakaat. Bakila kemudian dikatakan kepada beliau, azizah puasa itu sudah selesai ya, solat duhurnya sudah 5 rokati itu karena lupa. Kemudian selesai solat, ada ada sahabat bertanya ya Rasulullah, azizah puasa, apakah engkau menambah di dalam solat? Baikal, wa apa itu? Apa yang saya tambah itu? Kalau solat tak engkau telah solat duhur 5 rokati. Dalam riwayat yang lain, Nabi saw karena seorang sahabat itu memberikan apa namanya e, bertanya. Nah untuk menyatakan bahwa Rasulullah yang keliru, maka Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Betul yang dikatakan oleh dia. Saya, kita saya sholat dua lima rakaat. enam, kalau enam, semua menjawab iya ya Rasulullah. Akhirnya apa? Pak e, saja dasar jedate ini, pak ada Kemudian beliau sujud sahwi dua kali dan itu dilakukan setelah salam, iya kan? Setelah salam. Artinya penambahan itu adalah apa sujud sahwinya adalah setelah setelah salam. Walaupun ini para ulama merinci ya. Eh, yang jelas itu ada rincian artinya berkaitan dengan eh, kalau itu itu kan sholat zuhur lima kan masih dalam waktu yang sebentar. Artinya dia ingatnya setelah selesai setelah selesai sholat baru diingatkan. Lah bagaimana kalau sudah pulang ke rumah diingatkan? Ya kan? diingatkan, baru pulang sudah pulang ke rumah jamaah sudah pulang. Kemudian ada seorang, misalnya ada seseorang yang mendatangi ke rumahnya tadi imam uh, antum tadi sholat duhurnya lima rokat, loh kenapa nggak diingatkan dari tadi? Sekarang sudah waktunya di, sudah waktunya pada bubar semuanya sudah di masjid sudah bubar, ya kan? Apa yang, uh, apakah kemudian dia sujud sahwi setelahnya begitu dia mendengar kabar ini ya sudah, insyaallah itu dimaafkan tidak usah di tidak usah dia apa namanya sujud sawi dan tidak perlu mengulangnya sholat. Tipe yang ketiga, tidak saja ada firqaat ini au salat. Ini berarti apa? Kira-kira kalau itu mendapati jika dia sholat dua rakaat atau tiga rakaat sudah salat. Ini berarti apa? Penambahan apa? Pengurangan? Penambahan apa? Pengurangan? Pengurangan. Ya kan? Pengurangan Artinya apa Sholat duhur mesinnya 4 rekaat Ternyata dia sholat duhur baru 2 rekaat sudah salam Atau baru 3 rekaat sudah salam Itu berarti apa Pengurangan Dia mengu, eh, kurang 1 rekaat atau kurang 2 rekaat Kira-kira apa yang dilakukan Bagi mereka yang sudah salam setelah 2 rekaat Maka apa Sudah Begitu selesai sholat ditambah Begitu selesai sholat diingatkan ya Kemudian dia menambah 2 rekaat Kemudian sujud sahwi di mana? Setelah salam. Kenapa kok setelah salam kok sebelum salam ini kan pengurangan. Iya kan? Pengurangan tidak ini pengurangan rukun tapi di situ adalah menambah dua rakaat. Karena dia istilahnya dia menambah dua rakaat dia ya kan yang kurang. Menambah yang kurang. Yang belum sempurna. Jadi menambah maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah. Anas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insaf apa minatnya ini? Bahawa Nabi Sallam pernah selesai berpaling setelah dua rakaat. Artinya solatnya itu baru dua rakaat. Dalam riwayat yang lain dari itu solat asar. Dalam riwayat yang lain mengatakan itu solat duhur. Pak Kalauhu Zuliyadini. Kemudian ada seorang sahabat bernama Zuliyadini bertanya kepada beliau, aku seratis am amnasyid ya Rasulullah. Apakah engkau mengkosor? Apakah solat ini dikosor atau engkau lupa ya Rasulullah? Hala, oh, kemudian Nabi SAW menjawab uh, apa namanya? Lam uksir walam walam ansa walam walam tukxor. Saya tidak lupa dan saya tidak mengkosor. Kemudian bala nasib. Kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah. Kemudian fakolar Rasulullah SAW aso dakal zuliyade ini. Sebagaimana tadi Nabi SAW tanya kepada sahabat-sahabat yang ada. Apa betul yang dikatakan oleh Zuliyade ini bahawa saya salat uh, dua rakaat. Fakalan nasu naam para sahabat pun menjawab iya. Fakam Rasulullah Sallallam kemudian Rasulullah Sallallam berdiri menambah fathalah rakaat ini isna ini Artinya menambah dua rakaat. Yang terakhir semua masalama kemudian beliau salam semua uh, kabbaro kemudian beliau takbir fath saja dasajadate ini beliau sujud dua kali maksudnya sujud sahwi itu dilakukan setelah salam, summa salama kemudian salam, salam lagi. ini adalah apa namanya, uh, artinya misalnya sujudihi atau atual sumarofa. artinya ini sujud sawihnya dilakukan setelah salam. yang keempat, ini yang keempat izalam ya dari kamsola. sekarang bagaimana ini kalau jika dia tidak tahu sudah berapa rakaat yang dia lakukan. ini adalah orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu nanti ada dua macam ya Ada dua macam yang disebutkan Jika dia tidak tahu sudah berapa rakaat yang dia lakukan Maka apa namanya Kalau dia tidak tahu misalnya ini rakaat 3 apa 4 3 apa 4 3 apa 4 Kita sholat, lagi imamnya sholat Duhur Kemudian dia Datang keraguan ya Ini saya rakaat yang ketiga Apa rakaat yang kedua Rakat kedua apa ketiga kedua apa tiga apa ini atau tiga empat, ya kan? Atau rakat yang ketiga atau keempat ini tiga atau empat. Maka di situ ada dua, ada dua kondisi. Yang pertama jika dia bisa menguatkan, artinya jika dia berusaha untuk mencari mana yang kuat, berusaha mencari mana yang kuat itu artinya dia berpikir, ya kan? Ini tiga empat tiga empat, akhirnya dia dia berusaha untuk mengingat kembali. Uh, saya tadi rakaat yang pertama membaca surat ini, rakaat yang kedua membaca surat ini. Itu mengingat ya, mengingat artinya mengingat yang tadinya. Baru dia sadar, oh ini masih rakaat yang ketiga. Kenapa? Karena dia tadi mengingat dalam bacaan. Atau dia berusaha mengingat, mengingat tadi kalau ini rakaat 3 4 3 4 kan maksudnya tahiyat awal ya kan. Saya tadi tahiyat awal atau bukan? Oh tadi saya tahu ya tawal, oh berarti narakat yang ketiga, itu itu namanya bisa menguatkan, itu namanya bisa bisa menguatkan. Kalau dia bisa menguatkan ya sudah dia ambil yang yang paling kuat, yang dia kuatkan kemudian setelah itu apa dia teruskan sholatnya, nah, dia teruskan sholatnya, cuma nanti sujud sahwinya itu setelah salam, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Tapi kita bacakan hadisnya, kalau an Ibrahim An Alqamah dari Ibrahim, Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in. An Alqamah dari Alqamah, Alqamah juga tabi'in, kibar tabi'in dan ini termasuk Kala uh, Qala, qala Abdullah, telah berkata Abdullah. Abdullah ini siapa? Abdullah bin Mas'ud. Shallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, qala Ibrahim, zada wa naqasa. Ibrahim berkata di situ ada penambahan atau pengurangan dia lupa maksudnya ini shat rawi ini shat apakah itu penambahan atau pengurangan falamma sallama qila lahu kemudian begitu selesai salam dikatakan kepadanya ya Rasulullah ahadasa fi sholat syai apakah terjadi sesuatu di dalam salat qala wamazak apa itu qala sallaita kadza wa kadza basanari jalai wa staqbalal kibla wa sajada sajdataini tsumma sallama uh, thuma, aqbal alaina biwajhihi faqala innahu law hadasa fi shalah sayu'amba'akum bihi walakin inna ana basharun ansakamatan saun fa nasitu fakziruni wa idza shakka hadukum fi salatihi falyataharras sawab wal yutimma alayhi thumma yasjusa sajdatain jadi kemudian ketika sudah selesai salam dikatakan kepada beliau ya Rasulullah Apakah terjadi sesuatu di dalam solat? Kalau matak apa itu? Kalu solat tak kata kata kataan. telah solat demikian dan demikian. Bahasa nari Kemudian beliau melipat kedua kakinya, wask balal kiblat dan menghadap ke arah kiblat. Wasaja dasa jedat Kemudian beliau sujud dua kali, semasa lama kemudian salam. Semak balalena. Kemudian beliau hadapkan wajahnya kepada kami. Kalau inna hu lau hada sabi solati sayun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sesungguhnya jika terjadi sesuatu di dalam solat amba amba tukum bihi. Nah, kemudian eh, saya ingatkan kepada kalian walakin in nama Anabasyarun ketahuilah sesungguhnya saya jangan manusia biasa ansa khamatan saun. Saya lupa sebagaimana juga kalian lupa. Wa hidanasi itu kalau saya lupa maka ingatkan saya. Wa hidasaka hadukum apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu. Di dalam solatnya, faliyataharas sawab. Maka adalah dia berusaha mencari yang benar. Tadi yang saya sebutkan mencari yang benar itu berarti dengan cara mengingat, ya kan, apa yang telah dia, apa apa yang telah dia lakukan pada rakaat yang sebelumnya. Kalau dia sudah dia sudah mengambil yang kuat, maka apa faliyutimalehi. Kemudian dia sempurnakan yang dia yakini benar itu summaria sujud sahada ini kemudian sujud sahwi setelahnya. Maksudnya sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Tapi itu adalah e, sebagaimana kita katakan bentuk mencari yang benar yang kuat itu bagaimana tadi? Mencari bentuk yang kuat itu gimana tadi? Adalah apa? Mengingat bacaan surah yang telah dia baca. Sebagaimana disebutkan di dalam buku itu. Wathhari yakuno yakuno bi ayat aja karahabihi sholat. Dia berusaha mengingat bacaan yang di dalam solat. Oh, dia telah membaca uh, dua surah di dua rakat itu, maka dia berarti dia ketahui bahawa ini nerakaat yang ketiga. Atau dia ingatnya setelah apa dia pikir-pikir setelah itu baru dia ingat. Oh, ya saya barusan tadi tahiyat awal. Berarti nerakaat yang keberapa? Tiga. itu berarti dia berusaha mencari yang yang kuat, kemudian sudah dia sempurnakan, kemudian sujud sahwinya setelah salam tapi itu adalah apa? sekarang bagaimana kalau apa? yang kedua, kasus yang kedua yaitu dia tidak bisa menguatkan kalau tadi kan bisa menguatkan, iya kan? sekarang bagaimana kalau dia tidak bisa menguatkan 3, 4, 3, 4 ini 3, 4, 3, 4, 3 juga kuat 4 juga kuat sama-sama kuatnya kalau sama-sama kuatnya gimana? Maka apa? Maka diambil yang paling kuat. Yang paling kuat itu yang mana? Yang paling sedikit. Yang paling kuat itu adalah yang paling sedikit. Kalau kita bilang 3, 4, 3, 4 berarti yang paling kuat yang mana? Yang 3. Yang paling sedikit 3. Kenapa? Karena yang ragu mesti yang 4. Yang lebih itu mesti ragu. Namanya ragu berarti apa? Kalau yang namanya ragu berarti apa? Ditinggalkan. Iya kan? Karena kuaida mengatakan apa? Dakma ya ribu kailama ya ribu. Tinggalkan yang meragukan Yang meragukan yang mana? Tiga apa Yang empat Maka tinggalkan yang empat Berarti ambil yang Paling sedikit Yaitu yang tiga Nah kalau sudah anda mengambil yang tiga Ya sudah Teruskan Sampai selesai Salat Cuma sujud sahwinya di mana? Sebelum salam Cuma nanti Sujud sahwinya dilakukan sebelum salam Itu bagi mereka yang tidak bisa Menguatkan Mana dalilah menunjukkan bahawa Sujud sahwinya dilakukan sebelum salam? Adalah hadis dari Abu Sa'id al-Hudri radhiyallahu taala anhu. Kal kal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datasahadah hadukum. Ida'akah hadukum fi salatih apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu di dalam solatnya? Falamiyadri kam solat dia tidak tahu sudah berapa rakat yang dia lakukan. Selasaan an arba' tiga apa empat. Faliat rahiyas shak maka tinggalkan yang meragukan. Yang meragukan tadi yang mana? Yang empat. Waliya benih alamastaykon dan ambillah yang dia yakini. Yang, yakin, yang dia yakini yang mana? Yang sedikit ya, Yaitu tiga. Hanya Yesus ini. Kemudian setelahnya nanti sujud, Sahwi Di mana? Sebelum salam atau sesudah salam? Sebelum, karena di sini kobra salam. Kobra, sini katakan kobra Yusuflim. Sebelum dia, sebelum Nabi Sallam salam. Fakihana sholakom sun. Sekarang bagaimana kalau dia sudah ternyata solatnya itu lima roka. Karena kan dia mengambil yang sedikit, tiga. Ternyata sholatnya itu 5 rakaat, ya kan? Ternyata itu sudah 5 Gimana? Maka syafaatna luhu sholatahu. Maka sujud sahwi itu yang menggenapkan. Sujud sahwi itu yang menggenapkan sholatmu. Wainkanah sholat tamaman. Bagaimana kalau dia sudah sempurna? 4 Maka apa? Berarti tergimandi seton karena tergimandi seton. Seton itu gagal, tidak berhasil untuk menggoda. Ya kan, setan itu karena tujuan setan itu adalah apa? Ingin membuat orang itu ragu-ragu, dibuat ragu-ragu sehingga apa? Nah, akhirnya bisa membatalkan sholat atau dia dibuat memang setan seperti itu. Nah, ketika sujud sahwi sujud sahwi inilah yang membuat setan itu menjadi gagal. Artinya dia tidak berhasil menggoda. Tapi itu lima, ada lima uh, kasus yang disebutkan di di kitab ini. Apa hukumnya sujud sahwi? Hukum hukum sujud itu hukumnya adalah wajib. Kenapa karena ini masuk dalam sholat. Jadi ini pendapat yang paling kuat dari uh, pendapat yang paling kuat dari para ulama. Dan ini mazhabnya Imam Ahmad. Adapun Imam Mas Savi mengatakan itu adalah sunnah. Tapi sunnah Imam Mas Savi mengatakan sunnah di sini sunnah itu mananya adalah wajib. Jadi Imam Mas Savi juga mengatakan sunnah karena kalau Imam Mas Savi mengatakan sunnah itu maksudnya adalah wajib. Di apa namanya beda kalau dia mengatakan uh, apa namanya mustahabba maka itu adalah mananya sunnah mustahabba mananya adalah sunnah karena sunnah yang dimaksudkan adalah sunnah uh, menurut ahli hadis Allahu taala alam jadi pendapat yang paling kuat bahwa sujud sawi hukumnya adalah wajib kenapa karena ini perintah dari Nabi saw karena tidaklah Nabi saw mengganti yang Menambah atau mengurangi Atau karena ragu-ragu kecuali beliau ganti dengan sujud sahwi Karena tidaklah dia sujud sahwi Karena meninggalkan perkara-perkara yang wajib Kan semua yang perkara yang wajib Dia tinggalkan ya kan Mengurangi rakaat itu kan berarti Rakaat itu kan termasuk di situ ada rukun ya kan Ada rukun yang ditinggalkan dan itu perkara yang wajib Maka eh, Tidaklah dia mengganti yang wajib kecuali dengan yang wajib juga Yaitu adalah sujud Sahwi, kalau itu adalah sunnah Masa yang wajib diganti dengan yang sunnah Maka ini adalah apa? secara logika itu tidak bisa diterima. Maka yang mananya adalah wajib. Adapun letaknya, letaknya sudut sahwi, ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Sebelum salam tadi di mana? Di mana letaknya sebelum salam? Adalah eh, jika terjadi eh, jika terjadi pengurangan, semua yang mengurangi. Sebenarnya itu kan contoh kasus saja tahiyat awal. Bagaimana kalau dia mengurangi misalnya? tidak membaca doa ruku, tidak membaca doa sujud, tidak membaca duduk doa diantara dua sujud yang itu adalah wajib karena lupa, ya kan. Misalnya dia ketika ruku, subhana robbialala subhana robbialala subhana robbialala, sami allahu liman hamida, baru dia sadar, ruzamillah. Tadi saya membacanya doa apa? Sujud, bukan doa ruku, karena lupa, ya kan. Apakah ada sujud sahwi? Ada sujud sahwi diganti di mana? Sebelum salam karena itu pengurangan, iya. kenapa? karena dia loh dia kan tadi memba, tidak membaca sama sekali doa ruku ya kan, karena lupa. Bagaimana kalau dia membaca subhana robbil ala subhana robbil ala subhana robbil ala kemudian baru dia sadar ini subhana robbil aldim, baru dia ganti. Apakah ada sujud sahwi? tidak ada karena dia telah mengerjakan yang wajib. Tapi kalau dia membaca doa ruku dan sujud itu sama maka tidak ada tidak ada sujud sahwi iya kan karena tidak ada yang lupa misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma dan itu kan bisa dibaca ketika ruku dan bisa ketika dibaca sujud sama tapi itu lah ada yang diletakkan sujud sahwi itu setelah salam di mana kalau terjadi penambahan kapan kalau ragu-ragu kapan sesudah salam apa saja sudah salam kalau orang ragu-ragu. Dia bisa menguatkan. Kalau dia bisa menguatkan, maka sujud sahwinya setelah salam. Yang kedua, kalau dia tidak bisa menguatkan, baru sujud sahwinya itu adalah sebelum salam. Bagaimana kalau terjadi dua? Ada penambahan dan di situ juga pengurangan. Misalnya dia lupa tahiyat awal. Kemudian kurang sujudnya. Jadi ada dua ada dua ya, lupa tahiyat awal, lupa tahiyat awal, kemudian pada rakaat yang ketiga sujudnya hanya satu kali, mestinya sujud dua kali, ya kan? Dia lupa, berdiri rakaat yang keempat loh, rakaat yang ketiga tadi saya apa, sujudnya hanya satu kali, sementara apa dia juga ingat iya, saya tadi rakaat yang kedua lupa tahiyat awal kira-kira sudut sahunya di mana? Karena ada pengurangan, pengurangan tadi sebelum salam. Di situ apa? Meng mengurangi yang rukun, iya kan? Mengurangi rukun juga, ini kan berarti uh, itu kan batal, iya kan? Karena itu rukun. Kira-kira apa yang anda lakukan? Kalau kasus seperti ini, maka para rakyat yang ketiga anda batalkan, maka jadikan rakyat yang keempat sebagai rakyat yang ketiga. Jadi Anda menjadikan rakaat karena tidak kan Anda yakin bahwa sujud yang ketiga rakaat yang ketiga itu kan sujudnya hanya sekali kan. Kemudian Anda rakaat yang keempat Anda tahu bahwa memang sujudnya hanya satu kali maka sudah rakaat yang ketiga batal. Anda jadikan rakaat yang keempat sebagai rakaat yang ketiga. Itu pilihan. Pilihan yang kedua adalah apa? Anda kembali begitu Anda beri rakaat yang keempat Anda kembali ke sujud yang kedua. Berarti anda batalkan rakaat yang keberapa? Keempat anda batalkan, anda kembali ke sujud yang kedua. Anda langsung sujud yang kedua, kemudian anda e, apa namanya duduk, kemudian berdiri rakaat yang keempat. Berarti membatalkan rakaat yang keempat kembali ke sujud. Tadi kalau yang pertama tadi apa? Membatalkan rakaat yang ketiga, menjadikan rakaat yang keempat sebagai rakaat yang ketiga. Kemudian nanti sujud sawinya boleh sebelum salam dan boleh sesudah salam. Kalau ada dua kasus maka boleh sebelum dan sesudah. Wallahu taala Kalau meninggalkan sunnah kira-kira ada enggak sujud sahwi? Meninggalkan sunnah karena lupa. Hah? Lupa tahi, lupa dia membaca dua ibtita Ada enggak sujud sahwi? Tidak ada tidak ada karena sengaja saja meninggalkan yang sunat tidak ada sujud sahwi apalagi lupa sekarang Anda sengaja meninggalkan meninggalkan dua ibtita ada enggak sujud sahwi tidak ada bukan pembatal juga ya kan jadi kalau sengaja saja yang sunah ditinggalkan apalagi kalau lu lupa tidak ada sujud sahwi dan ini pendapat yang paling kuat Bahawa sunnah itu ditinggalkan itu tidak ada sujud sahwi beda dengan Alimam Sabi karena Imam Sabi mengatakan sujud sahwi Nah, dilakukan karena meninggalkan yang sunnah pun juga suju sahuh kita lanjutkan sholatul jamaah sholat berjamaah apa hukumnya sholat berjamaah? hukumnya adalah fardu ainin adalah hukumnya wajib ain. wajib ain itu berarti apa? wajib setiap orang fardu ainin itu wajib setiap orang kalau fardu kifayah adalah hanya wajibnya itu sebagian kalau sebagian sudah melaksanakan maka gugur kewajiban yang lain dan solat berjamaah ini ada tiga hukum, ada tiga khilafnya Ada yang mengatakan fardu ainin dan ini yang dikutel oleh Sheikh Abdullah bin Badawi dan ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal Kemudian ia mengatakan adalah apa fardhu kifayah. Nah, ada yang mengapa e, solat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau kifayah itu berarti sebagian kalau sudah solat berjamaah. Maka menggugurkan kewajiban yang lain. Dan pendapat yang ketiga mengatakan adalah sunnah. Adalah sunnah. Taya Allah Ta'ala Alam pendapat yang paling banyak diikuti oleh para ulama. Bahwa itu adalah wajib. Wajib Ain. Fardu Ain. Dan ini hampir semua kebanyakan ulama-ulama mu'asir. Ulama-ulama fikih Hampir semuanya. Saya Usemi, saya Bimbas. Kemudian saya Salih Fawzan. Kemudian saya Nasar as -sa Kemudian eh, hampir semua para ulama kebanyakan, Syaikhul Islam Ibnul Temimah Ibnul Qayyim Al Jauziyah, hampir semuanya mengatakan bahwa ini adalah far dua al Alarijal dan itu kepada arijal. Arijal itu berarti laki-laki yang sudah balik, sudah dewasa. Jika ya kalau dikatakan narrojul itu berarti dewa dewasa. Berarti anak kecil, gulam itu tidak tidak wajib. Illa min uzurin kecuali kalau ada ada uzur. Dalilnya adalah yang menunjukkan wajibnya solat berjamaah ini banyak sekali di antaranya adalah hadis uh, apa namanya Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal walladzi nafsi biyadila pada hamam tu'an amur rabihatabin wa yutaba summa amur rabis salati fa yuazzanalaha summa amura rajulan fa ya'umman nas summa ukhalifa ila rajalin fa uharrika alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadil ya la ya'lam yajidu arakan saminan Aau oh, mirmatay, mirmatay ini hasanah hasanatay ini la syahidalisa. Tapi ini dalil yang menunjukkan wajibnya solat berjamaah. Karena di situ ada ancaman. Apa ancaman? E... Selalu juga kita sampaikan abang, hukum itu kan dikatakan wajib kalau terpenuhi tiga. Yang pertama di situ ada perintah. Di sini dalil menunjukkan perintah berjamaah. Karena Amruh bisolat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, saya akan perintahkan supaya sholat berjamaah, itu perintah. artinya perintah di situ sudah mengandung kewajiban. kemudian yang kedua apa? Nabi saw tidak pernah meninggalkan. Nabi saw pernah meninggalkan sholat berjamaah, ya kan? tidak, ya kan? kecuali kalau ada uzur, ya kan? kecuali ada uzur. kemudian yang ketiga, di situ ada ancaman. apa ancamannya dari Nabi saw meninggalkan sholat berjamaah? Wuhari kaleyhim buyu tahu binar, aku akan membakar rumah-rumah mereka itu. Dalam dalam riwayat yang lain, seandainya di rumah itu tidak ada anak-anak dan tidak ada wanita, Tentu rumah mereka sudah saya bakar. Kenapa? Karena wanita dan anak-anak lemahal dan diluajib. Bukan termasuk perkara, bukan termasuk wajib Salat berjamaah. Maka apa namanya? Itu ada ancaman. Dan termasuk dalil yang lain yang menunjukkan adalah apa? Saya hanya mengambil. Satu saja dalil untuk uh, sebagai penguat bahwa uh, sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Demikian juga misalnya hadit dari siapa namanya uh, Ibn Abbas uh, radhiyallahu taala anhu, yaitu di halaman selanjutnya. Anin Nabi shallallahu alaihi wasallam kala mansamian nidah falam yatihi barangsiapa mendengarkan azan kemudian tidak mendatangi azan fala sholatalahu maka tidak ada sholat baginya illa min uzrin kecuali ada uzur. Nah tidak ada salat baginya di sini. Fala salata la di situ kan e, memang silap di antara para ulama. La. La di situ ada yang mengatakan nafi siha, ada yang mengatakan nafi al kamal. La di situ tidak sah. Tidak sah salatnya. Artinya dan itu dianggap bahwa itu syarat. Salat berjamaah itu adalah syarat. Ada yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu adalah wajib. Karena dikatakan katakan fala salata la dianggap tidak ada sholat baginya kalau tidak berjamaah artinya itu hukumnya wajib kemudian apa e kalau dia mengatakan sunnah karena dia mengatakan adalah nafiyu al di sini menunjukkan tidak sempurnanya tidak sempurnanya ya Allah Ta'ala Alam tadi pendapat adalah wajib apa keutamaan sholat berjamaah keutamaan sholat berjamaah itu adalah apa adalah e berapa 27 perbandingannya 27 kali lipat dalam riwayat yang lain 25 kali lipat dan selalu juga kita sampaikan bahwa 25 atau 27 itu bukan menunjukkan pembatasan semua bilangan yang disebutkan di dalam Al Quran atau Sunnah itu bukan menunjukkan kepada pembatasan apa saja kecuali memang dalil itu menunjukkan bahwa itu adalah pembatasan seperti nanti dalam hadis tentang nisab Zakat nishab itu memang disebutkan bahwa itu adalah pembatasan. Jumlah bilangan, misalnya kalau Anda punya unta 5 ekor, maka zakatnya sekian, iya kan? Kalau Anda punya 10, zakatnya sekian. Anda punya 35, zakatnya adalah sekian, itu menunjukkan pembatasan. Dan zakatnya misalnya 2,5% itu kan pembatasan. Atau misalnya kalau pertanian tadah hujan itu 10%. Kalau yang irigasi 5% itu kan pembatasan. Tapi secara umum bilangan itu tidak menunjukkan kepada pembatasan. Apa saja termasuk sholat berjamaah 25 atau 27. Yang jelas ini keutamaan, maksudnya pahala yang besar yang diberikan kepada orang yang sholat berjamaah. Tipe ini uh, 27 dalam hadis dari Abdullah bin Umar, adapun 25 itu dalam hadis dari Abu Abu Hurairah. Kemudian apalagi keutamaan yang uh, utama salat berjamaah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah qal ani nabi sallallahu alaihi wasallam man man ghadha ila al-masjid yang berangkat ke masjid waraha dan kembali adallahu nusulahu minal jannah dia akan dibuatkan tempat tinggal nanti di surga kullama ghadha aw raha setiap kali dia pergi dan pulangnya jadi orang yang salat berjamaah itu itu nyelengi jadi kalau dia salat berjamaah di masjid Allah akan membangunkan rumah di sorga. Dia akan dibangunkan rumah di sorga. Setiap kali dia pergi dan pulangnya, nanti nggak tahu artinya hakikatnya rumah itu apakah setiap kali berangkat, setiap kali sholat berjamaah sekali satu rumah atau maksudnya apa namanya rumahnya itu e, nanti kalau ini baru pondasi, nanti ini baru ini, nanti itu sampai kemudian sempurna begitu dia sudah wafat itu wallahu taala alam karena itu masalah goib ya kan karena kita mengatakan hadisnya nusulahu fi jannah allah akan bangunkan dia rumah di tempat tinggal nanti di di sorga bagaimana bentuk tempat tinggalnya seluas apa ya wallahu taala alam dan itu tidak perlu ditanyakan ini pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan rumahnya berapa luasnya yang mau dibangun di sorga nanti berapa lantai ya kan berapa anunya apa rumah kaca, apa rumah batu, apa rumah uh, galvalum, apa rumah, ya kan, uh, gede, apa rumah ini kan nggak perlu ditanyakan. ini pertanyaan yang selalu pertanyaan-pertanyaan yang gua itu nggak usah ditanyakan kecuali memang ada dalil yang pasti. kalau ada dalil yang pasti baru kita jawab. kalau tidak ada maka jangan di jangan dijawab. tapi yang berikutnya, ada pun yang berikutnya, boleh nggak wanita sholat berjamaah di masjid? maka apa? jawabannya adalah adalah Yajus Yajusul Nisa Al-Hurutil Al-Masajid maka boleh wanita itu pergi keluar menuju ke ke masjid, sholat atau tidak tidak sholat, maksudnya kalaupun dia sholat, maka itu adalah boleh, dan banyak dalil yang menunjukkan wanita-wanita sholat berjamadi di masjid, banyak dalil Abdullah bin Umar dalam riwayat yang lain, ketika putranya Bilal, mengatakan Abdullah bin Umar mengatakan La tamna ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian, sebagaimana disebutkan di bukunya. Ani bin Umar, Ani Nabi saw. Maka lala tanau ini sa aku malam masajit. Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian pergi ke masjid. Cuma apa? Guabuyu tahunna kayrul tahunna. Akan tetapi rumah-rumah mereka itu adalah lebih baik bagi mereka. Jadi kalau dari sisi hukum begini, boleh enggak tinggal pertanyaan. Boleh enggak wanita salat berjamaah di masjid? Boleh. Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, sholat berjamaah, sholatnya wanita di masjid apa di rumahnya? Maka jawabannya adalah di di rumah itu lebih utama. Pertanyaannya mana yang lebih utama bagi wanita sholat di rumahnya atau di masjidil masjid Nabawi? Masjid Nabawi keutamanya lebih besar, ya kan? Seribu kali lipat, seribu kali lipat. Kalau di masjidil Haram sekarang di masjidil Haram, wanita sholat ber sholat di rumah sendirian. Dengan dia salat di Masjidil Haram e, lebih utama mana? Ha? Di Masjidil Haram seratus ribu kali lipat pahalanya. Lebih utama mana solat tuanita di rumahnya atau di Masjidil Haram? Ha? Adalah tetap di rumahnya lebih utama. Walaupun seratus ribu kali lipat di Masjidil Haram tetap di rumahnya lebih utama. Di Masjid walaupun, ya cuma kalau kita itu kan untuk penduduk Mekah sekitarnya. Kalau anda umrah, wah ini lebih baik di kamar di hotel daripada di Masjidil Haram itu tidak. Tetap adalah keutamanya di Masjidil Haram. Karena anda musafir, anda tetap adalah apa? Bukan bukan penduduk setempat. Nah, kalau penduduk setempat, maka tentunya di rumahnya, walaupun rumahnya nah itu hanya 50 meter dari Masjid Masjidil Haram, walaupun 100 meter dari Masjidil Haram, tetap adalah di rumahnya bagi wanita itu adalah lebih lebih baik. Jadi boleh bagi wanita eh, Dengan syarat apa Kalaupun wanita pergi ke masjid Itu syaratnya ada tiga Yang pertama adalah apa Tidak memakai wangi-wangian Tidak tabarus Tidak eh, membuka aurat. Kemudian yang ketiga aman dari fitnah Kalau tiga-tiga syarat ini terpenuhi Maka boleh wanita pergi ke masjid Yaitu apa Menutup aurat. Yang kedua Tidak boleh memakai Wangi-wangian Wanita tidak boleh memakai wangi-wangian Karena wanita pergi kalau keluar Pergi ke mesin memakai wangi-wangian Itu oleh Nabi SAW dianggap pelacur Dihukumi sama dengan pelacur Apa tujuannya? Pelacur itu kan tujuannya memakai wangi-wangian apa? Untuk menarik laki-laki ya kan Mendekatinya Maka wanita memakai pake, memakai wangi-wangian itu Berarti dia ingin laki-laki itu mendekati dia Dan itu tidak ada bedanya dengan pelacur Walaupun tidak ada niatan Walaupun itu bukan kalau kalau di rumahnya silakan dia mau satu botol tumpahkan nggak ada masalah. Ya kan? Kalau di rumahnya nggak ada masalah karena bagi wanita tidak boleh keluar dengan memakai wanwanian dan tidak boleh aman dari fitnah. Maksudnya fitnah baik itu fitnah ya artinya kalau dia keluar menimbulkan fitnah bagi laki-laki atau e, siapapun bagi wanita itu juga terfitnah maka tidak boleh sholat berjamaah di di masjid dan perlu diketahui bahwa wanita itu sholat di rumahnya adalah lebih bagus walaupun itu di masjid haram, walaupun itu di masjid nabawi, sebagaimana disebutkan dalam hadith dari nabi SAW eh, apa namanya dari umuh humaid as-sa'idiyah dan perlu diketahui bahwa sholat di rumahnya itu kan di rumahnya masih tingkatan lagi Taip, sekarang masjid nabawi dengan rumahnya lebih utama mana? rumah, ya kan? rumah itu kan masih umum, ya kan? Rumah itu kan ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada ruang dapur, ada kamar apa lagi? E, ada misalnya kamar tamu, iya kan? Sekarang sholat di rumahnya itu kan dikatakan lebih bagus daripada di masjid. Nah, sekarang kalau sholat di ruang di apa namanya di kamarnya itu lebih bagus daripada apa? Daripada di rumahnya, daripada di rumah artinya kamar tidurnya di ruang tidurnya itu lebih utama daripada di rumahnya karena rumah tadi ada ruang makan ada ruang tadi yang banyak maka sholat di kamarnya itu lebih utama daripada di rumahnya secara keseluruhan dan sholat di tempat khusus di kamarnya itu ada tempat khusus untuk dia sholat maka itu lebih utama daripada di kamarnya jadi lebih lebih spesifikasi lagi adalah apa sholat di tempat khusus jadi kalau misalnya bangun rumah, buatlah di kamar itu ada tempat khusus untuk dia tahan us, untuk dia apa? Untuk dia beribadah. Nah, di situ dia sholat, kemudian di situ dzikir, kemudian membaca Quran. Dia tempatkan khusus di kamar itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Jureid, ya kan? Jureid yang kisah tentang bayi yang ngomong ya. Jureid itu kan yang terfitnah dengan wanita pelacur, ya kan? Tapi itu semuanya dalil menunjukkan bahwa tempat khusus ibadah itu adalah lebih bagus daripada di kamarnya. Dengan dalil yang dari Abi Humaid Ummu Humaid As-Sa'idiyah, annahaajatil -ja Rasulullah SAW. alaihi bahwasanya dia datang kepada Rasulullah faqalat ya Rasulullah inni uhib as-salata ma'ak. Saya suka sekali salat bersama engkau wahai Rasulullah. Faqala kemudian Nabi SAW menjawab kada alimtu. Saya tahu annaki tuhibbina as-salati ma'ak. Saya tahu engkau senang atau suka salat bersama saya. Wa fi baitiki khairul laki min salatiki fi hujratik. Bahwa salatmu di rumahmu itu uh, lebih bagus daripada salat di di hujratika. Itu di uh, di apa namanya? Baitika itu maksudnya tempat tidurmu, di rumah kamu tidur, itu lebih bagus daripada semua hujratika. Hujra itu maksudnya apa? Kamar kamar-kamar, ada kamar tamu, ada kamar uh, maka baitika itu maksudnya di, Anda tidur di situ. Bait itu artinya bata. Bata itu artinya apa? Anda bermalam, Anda tidur di situ. Maka sholatmu di di baitu fi baitika maksudnya di kamarmu, di kamar tidurmu itu jauh lebih bagus daripada sholat fi hujratika, daripada di kamar-kamar yang lain wa salatuk wa hujratika dan salatmu di hujrah, hujrah itu Anda salat di kamar tamu, Anda salat di ruang makan, Anda salat di kamar tidur, Anda salat di ruang dapur, Anda salat di mana lagi? ruang, ruang keluarga, iya kan? Anda salat di itu kan itu di salatmu di hujratika khairul laki min salatiki fi dariki. Itu lebih baik daripada kamu salat di apa namanya rumah secara keseluruhan rumah secara keseluruhan maksudnya anda mau sholat di kamar tamu itu lebih bagus daripada sholat di misalnya di rumah secara keseluruhan artinya dia gonta ganti kamar ini nanti kamar itu dia sholat kemudian dan sholat di rumahmu artinya secara keseluruhan di rumah dimana saja mau di dapur, ruang tamu, ruang keluarga Ruan tidur itu masih lebih bagus daripada sholatmu fi masjidi kaumika daripada masjid kaummu, maksudnya masjid MPR misalnya wa sholatu ki fi masjidi kaumika dan sholatmu di masjid MPR itu adalah apa? khairul laki min sholatiki, lebih bagus daripada sholatmu di masjidi maksudnya di masjidku di masjidku maksudnya masjid nabawi jadi itu walaupun masjid nabawi dengan masjid nabawi, keutamanya Ya kan, seribu kali lipat dia ya kan, seribu kali lipat masjid Nabawi dengan masjid temper seribu kali lipat. Tapi karena e, wanita itu sholat di masjid kaumnya itu lebih utama daripada masjid. Taif itu adab e, bagi wanita sholat berjamaah di masjid. Sekarang ada padab almasyur ilal masjid, adab berjalan pergi ke masjid. Ini e, termasuk adab sholat berjamaah adalah berjalan. Nah berjalan di sini apa? Uh, adalah adalah syakina ada adabnya yang pertama adalah berjalan dengan tenang dan santai berjalan dengan tenang dan santai jangan lari jangan terburu-buru jangan tergesa-gesa karena ter, lari ketika sedang iko masalah dikumandangkan terus dia lari dari rumahnya lari dari rumahnya namanya lari dia kan sampai di masjid apa keringat ya kan. Nah, apa bahasa kuyup. Sehingga sholatnya tidak bisa khusyuk. Kemudian kalau lari sholatnya sampai di masjid apa? ngos-ngosan. Allahu akbar. Allahu akbar nah, sambil ngos-ngosan sholatnya misalnya. Itu kemudian itu tidak bisa khusyuk. Kalau lari iya kalau Anda selama sampai di masjid. Sampai di di jalan begitu lari ke sandung, ya kan? Kesandung, kakinya, lututnya lecet, mulutnya, bibirnya jontor, misalnya. Kemudian e, wajahnya keseret aspal, misalnya. Ya, akhirnya sholat, akhirnya dia tidak bisa sholat sambil sholat sambil adu adu adu, sholat sambil ngadu ngadu, ya kan. Itu kan tidak khusu. Makanya apa? Nabi saw mengatakan ada yang bisa kina tiwal tenang aja, walaupun ikhwah masalah dikumandangkan. Dalilnya adalah hadit dari bukota Dakal. Bayi nama Nuhusalimah Nabi Sallam. Ketika kami sedang solat bersama Nabi Sallam, it samia jalbata rijalin. Tiba-tiba Nabi Sallam mendengar suara orang lagi lari. Jalbata rijal, artinya langkah-langkah kaki cepat, gitu. Langkah-langkah kaki yang cepat. Falah masallah, begitu selesai solat, kalah masak nukum. Ada apa dengan kalian? Kok kalian terburu-buru tergesa-gesa kalian mendatangi salat? Qalu istajjalna ila salat, kami tergesa-gesa pergi supaya salat bersama engkau ya Rasulullah. Kami ingin mendapati rukuknya engkau ya Rasulullah. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala Kalau begitu jangan lagi diulangi. Jangan lagi kalian mengulangi, jangan kalian lakukan. Dzataitu musalla juga kalian mendatangi salat, wa alaikum bis sakinah, maka datangnya berjalan dengan tenang dalam riwayat yang lain alaikum bis sakinati wal waqar wal waqar waqar artinya apa santai waqar itu ditafsirkan oleh para ulama tangannya di belakang sampai tangannya di di belakang menunjukkan apa kalau orang tangannya di belakang berarti jalannya apa santai lambat iya kan ah beda dengan tangannya kalau di depan kalau di depan kan bisa mengayungnya lebih cepat tapi kalau di belakang biasanya lebih lambat faman adraktum jika kalian mendapati salat ya fa sollu sholat, maka solatlah wa ma fataqum fatimu maka kalau kalian luput, maka sempurnakan. Tapi ini uh, adab. Kemudian adab yang berikutnya adalah ma Apa yang diucapkan ketika keluar dari rumahnya? Keluar dari rumah, apa doanya ketika keluar rumah? Adalah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala allahi la haula wala quwata illa billah itu kalau keluar rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Maka orang yang berdoa dengan doa ini setelah keluar dari rumahnya, maka apa yuqalu lahu Engkau telah diberi hidayah. Engkau telah diberi hidayah. Hidayah di sini ada dua, hidayah tulirsat wal bayan dan hidayah atau taufik. Artinya insyaallah kita berusaha untuk mendapatkan hidayah yang kedua yaitu hidayah taufik. Kalau hidayah tulisat walbayan itu belum tentu diamalkan. Hidayah tulisat walbayan itu hanya ilmu, ya kan? Dia dapat petunjuk saja, petunjuk ilmu. Tapi kalau hidayah taufik artinya ilmu dan amal. Dan kita inginkan adalah hidayah taufik di samping ilmu juga bisa mengamalkan. Wakufta dan kalian akan dicukupi, dicukupi dalam segala kebutuhan anda. Tidak usah anda takut dengan apa namanya anda sholat 10 menit di masjid. Sholat berjamaah setengah jam di masjid, anda pasti akan dicukupi. Tidak usah khawatir dengan rezeki, ya kan? Wah ini setengah jam kalau saya dagang itu lumayan ya, ya kan? Nah, karena ada orang yang eh, apalagi yang bermain falas, nah, yang suka bermain falas bermain eh, orang yang matanya jeli itu kan harga dolar, dia ingat harga dolar, harga yen, harga lira, harga ini, dia ikuti per menit. Kenapa? Karena dia orang yang bermain ini, walaupun itu boleh ya. Walaupun itu adalah boleh. Misalnya begini, Anda punya uang 100 juta. Detik ini, menit ini Anda lihat di di bursa efek, di apa? Di harga uang, harga dolar sekarang menembus berapa? Harga lira tembusannya berapa? Real berapa rupiah? Per real itu berapa rupiah? Itu semuanya diaikuti. Akhirnya dia berpikir saya nanti kalau uang seratus dolar Uang seratus juta Kemudian dia tukar ke dolar Dolar nanti dia tukar ke yen Yen ditukar nanti ke lira Lira dia tukar ke rupiah Seratus sepuluh juta jatuhnya Jatuhnya uangnya bertambah Sepuluh juta dalam hitungan menit Dalam hitungan menit Begitu dia lihat lagi Seratus sepuluh juta terkumpul uangnya Dia lihat lagi wah ini, Dia langsung otaknya itu jalan dia beli yen, yen dia tukar ke uh, real. Real ditukar ke misalnya uh, apa? Misalnya ya ya mata uang yang lain, ya kan? Mata uang yang lain ke dinar. Nanti dinar ditukar ke rupiah 125 juta. Itu hitungan menit. Itu lama Ada orang yang bermain seperti ini. Bermain seperti ini dan betul-betul matanya itu kan di kan itu kan jalan ya kan. Jadi uang ini dolar jalan ya kan sekian. E, lira, real, yen itu kan semuanya begitu. Dia ikuti cuma dia apa? Oh sekian sekian uangnya sekian. Kalau saya belikan yen nanti dibelikan ke ini dibelikan ke apa? mata uang yang lain. Oh begitu selesai sudah 150 juta. Hitungannya cuma berdiri, duduk Manis, hitungan menit 100 juta bisa jadi 150 juta Itu permainan, jadi dia memang bisnis seperti ini Ada yang bisnis seperti ini dan dia memang jeli orang-orang yang otaknya cerdas Karena dia bisa melihat saja, melihat angka saja sudah bisa menghitung begini, begini, begini Langsung eh, jalan Kufita itu maksudnya apa? Tidak usah khawatir dengan anda ikut sholat berjamaah Pasti Allah akan mencukupi rezeki kalian Dan pasti kalian akan dijaga anhu Dan akan dijauhkan dari syaitan Kemudian ketika berjalan pergi ke masjid Apa doanya ketika berjalan pergi ke masjid? Dan rumah pergi ke masjid Perbanyaklah doa Allahumma, Allahumma ja'al fi kolbi nura Wa fi lisani nura Wa ja'al fi sami nura Wa fi basari nura Wa ja'al min khalfi nura Wa min amami nura Wa min fauki nura Wa min tahti nura Allahumma ja'alni nura Ini kita perbanyak ya Jadi anda pergi dari rumah Pergi ke Masjid TMPR Ya sudah di, per, di tengah jalan ini Ya Allah jadikan hati saya cahaya Jadikan Pemlihatan saya cahaya Pendengaran saya cahaya e, Kemudian apa Di atas saya cahaya Di bawah saya cahaya Di depan saya cahaya Di kanan saya cahaya Di kiri saya Cahaya, cahaya, jadikan seluruh hidup saya ini cahaya. Ini adalah doa yang selalu di e, begitu keluar dari rumah. Kemudian e, berdoa ketika mau masuk ke dalam masjid. Apa doanya masuk ke dalam masjid? Allahu billahi ladin wabillahihi lkarim wassultani lqadiminas sultani arrojim. Itu doa ketika masuk masjid atau apa? E, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahummaftah rahmatika. Itu kata masuk. Kalau keluar? Kalau keluar adalah abwaaba fadlika. Kemudian setelah itu masuk ke dalam masjid, adap yang berikutnya adalah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Kalau di buku ini, salat tahiyatul masjid hukumnya apa? Wajib. Salat Tahiyatul Masjid hukumnya adalah wajib. Kalau di kitab abdul kelwajib. Sebagaimana dikatakan faidah dalal masjid wajib bagi dia. wajib baginya dia salat Tahiyatul Masjid hukumnya adalah wajib. Jumhur mengatakan adalah sunnah dan pendapat yang paling kuat bahawa itu adalah sunnah bukan wajib. Wallahu taala alam. Ah, Jadi ini memang uh, kalau saya suruh taklid. Dengan ulama, jumhur ulama, imam Syafi'i, imam Ahmad, imam Malik, semuanya mengatakan sunnah ya sudah. Jika ya e, kalau ada orang mengatakan ini wajib, seperti Syaikh Abdullah bin Badawi mengatakan wajib, ya bukan kita merendahkan beliau tidak. Tapi ini adalah masalah hukum. E, saya lebih senang taklid orang-orang salaf terdahulu daripada yang misalnya belakangan. Ini masalah hukum saja. Kalau Anda memang berpendapat wajib ya sudah berarti Anda berdosa kalau Anda tidak salat tahiyatul masjid ya kan? Anda berdosa itu aja. Kalau Anda mengatakan sunnah, maka insyaallah tidak ada dosa. Ada pun dalil yang dia pakai wajibnya, ini dalil yang pakai wajibnya, hadis dari Bukhori ada yaitu izhadakaladukumal masjid fala fala tajlis hatta yusalli rakataini. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Janganlah dia duduk sampai sholat dia sampai dia sholat dua raka. Di sini menunjukkan apa? Di situ perintah sholat. Di situ artinya sholat tahiyatul masjid Jangan anda duduk sebelum anda sholat dua raka. Cuma kan ulama yang lain bagaimana kalau dia tidak duduk? Dia tetap berdiri tapi dia tidak sholat. Ada nggak larangan kan di sini tidak masuk karena di situ falaya jilis hatta yusalli raka'at kan situ tidak boleh dia duduk. Nah saya tidak duduk tapi tidak ada sholat. Dia tidak sholat juga. Itu sebenarnya saling bantah membantah dalam hal hal ini. Teh, sekarang bagaimana kalau ini e, itu saja yang harus ketahui ya bahwa hukumnya apa di Kitab Al-Wajiz mengatakan hukumnya adalah wa wajib dalilnya adalah ini ini. Kemudian yang berikutnya ada sholat berjamaah yang berikutnya izahukimat sholat. Kalau ikhwan sholat dikumandangkan, boleh nggak e, apa namanya melakukan sholat sunnah? Boleh tidak melakukan sholat sunnah ketika ikhoma sudah dikumandangkan? Tidak boleh Sekarang bagaimana yang, sudah, yang sedang sholat? Yang sedang sholat Kalau yang sedang sholat itu baru rakat yang pertama Maka batalkan Batalkan sholat sunnah itu Tapi kalau sudah rakat yang kedua iya kan, Sudah rakat yang kedua dan itu sudah ruku, sudah sujud Maka teruskan sampai selesai Tapi jangan di lama, jangan dibuat lama, dipercepat dipercepat artinya bacanya itu adalah anda per percepat itu shalat sunnah ya tapi kalau shalat wajib tidak ada kilap kalau itu diteruskan karena itu shalat wajib dalilnya adalah hadits Abu Hurairah di Allahu taala nwanil Nabi Sosalamakalaithauki mati salafalah shalatailal maktaba kalau masalah dikumandangkan maka tidak ada sholat kecuali hanya sholat wa wajib Tapi itu sholat wajib hanya sholat wajib yang boleh ketika iqamah sholat dikumandangkan Kemudian yang berikutnya adalah apa? Adab salat berjamaah adalah berusaha mendapati takbiratul ihram bersama imam. Berusaha mendapati takbiratul ihram bersama imam, yaitu fadilatu idrak takbiratul ihram ma'al keutamaan mendapati takbiratul ihram bersama imam. Apa keutamaannya? Ikut takbir bersama imam. Mendapati rakaat yang pertama maksudnya dia dari awal salat bersama imam. Apa keutamaannya? Hah? Akan berlepas diri darinya dua perkara apa itu barat atau nar wa barat atau min belepas diri dari api neraka dan belepas diri dari kemunafikan itu yang eh, keutamaan salat eh, keutamaan salat ikut berjamaah bersama imam. Tep. Sekarang berikutnya adalah apa? Adab yang berikutnya salat berjamaah adalah manjaa wa kadfaroga limam. Ada orang datang sementara imam sudah selesai sholat. Kalau anda masuk ke masjid ternyata jamaah sudah selesai. Apa yang anda lakukan? Apa yang anda lakukan ketika jamaah sudah selesai? Jamaah sudah selesai maka apa? Uh, kalau itu ini perlu di apa namanya saya sampaikan begini. Kalau anda datang uh, artinya memang sengaja datangnya setelah selesai jamaah, maka itu itu adalah tidak dibolehkan. Ini yang dimaksudkan adalah menjauh -imam, Siapa yang datang setelah selesai imamnya itu Sudah selesai sholat berjamaah itu bukan udhur Artinya ketika dia ada udhur Ketika dia punya alasan Tapi ketika dia sengaja setiap uh, Sudah nanti selesai jamaah baru dia datang Selesai jamaah baru dia datang itu Itu visei Berarti dia masih ada sesuatu yang lima dia tidak sholat berjamaah bersama imam Karena memang tidak suka dengan imam Itu adalah apa? Karena ada jamaah yang tidak suka dengan imam Kenapa? Karena imamnya menjaharkan basmalah, tidak menjaharkan basmalah, tidak ada bacaan basmalah. Sementara mamanya meyakini basmalah itu dijaharkan, maka ada jamaah yang tidak mau solat berjamaah gara-gara imamnya tidak menjaharkan basmalah. Padahal basmalah jahar dengan tidak itu kan sunnah ya kan? Anda mengerjakan yang sunnah, orang tidak ikut solat berjamaah gara-gara itu ya sudah. Maka anda baca basmalah tidak ada masalah. Baca Basmalah supaya orang-orang jamaah semakin datang nggak ada masalah. Itu kan maslahat karena ini perkara yang sunnah bukan perkara yang wajib, pia ya kan? Bukan perkara yang wajib dan bukan perkara yang prinsip. Maksudnya apa namanya? Sama dengan anda kuno atau tidak kuno juga sama. Nanti. Kalau anda datang, ini ada beberapa pilihan. Kalau anda datang, kalau imamnya ini yang bukan sengaja ya maksudnya ya. Begitu anda datang, makanya sudah yang pertama kalau anda masih mendapati sholat berjamaah ada jamaah yang kedua maka anda sholat jamaah yang kedua kalau ternyata anda masuk di masjid jamaah itu tidak ada orang lagi di belakang tapi ada masbuk ada yang masbuk ada yang menambah ya kan boleh nggak kita bermamum di belakang masbuk di belakang masbuk sementara di belakang anda tidak ada lagi orang kalau anda sholat sendirian dengan anda berjamaah maka yang lebih utama adalah apa yang lebih utama adalah me, e, lebih utama anda meminta kepada orang yang sudah selesai sholat yang sudah selesai sholat e, ikhwan saya minta ditemani saya sholat ya. walaupun dia sudah selesai sholat ya kan? ini ma'amum sudah selesai sholat diminta lagi untuk sholat berjamaah yang kedua boleh atau tidak boleh dan ini yang lebih utama kalau memang dia masih malu-malu ya sudah boleh dia bermamum kepada yang masmur Nanti walaupun nanti ada di belakang bermamum lagi sama dia, nanti di belakang nyambung nyambung, ya itu boleh. Cuma pertanyaan yang utama mana tadi apa? Pertanyaan yang lebih utama tadi mana? Adalah meminta yang sudah selesai solat. Yang sudah selesai solat, ayo teman. Dalilnya adalah hadit dari Nabi Sallam ketika selesai solat asar, ada seorang sahabat datang sendirian dan tidak ada lagi jamaah sesudah belakang dia. Kemudian Rasulullah tanya siapa diantara kalian yang mau bersodako? sholat sahabat mengatakan saya rasulullah sudah temani dia sholat temani dia sholat dan ini menunjukkan sholat dua, dua kali dan orang yang punya uzur artinya pahalanya itu tidak berkurang ya bagi mereka yang mendatangi walau dia masbuk itu pahalanya tidak berkurang sedikit pun tidak berkurang dengan syarat tadi kalau dia punya uzur kalau dia nggak punya uzur, maka pahala itu hilang. Kemudian ada yang berikutnya adalah mendapati kalau imamnya e, ma'mum itu adalah solat mengikuti imam dalam kondisi apapun. Ketika imamnya ruku ya dia ikut takbir kemudian langsung ruku. Ketika imamnya sujud dia takbir kemudian ikut sujud. Ketika imamnya duduk tahiyat maka ma'mumnya apa takbir kemudian duduk tahi tahiyat. Jadi paham ya semuanya harus diawali dengan takbiratul huram. Jadi jangan langsung ruku, imamnya ruku dia langsung ruku, bahkan rukunya di luar shol, dengan sambil jalan ruku sambil jalan. Tapi dia tidak takbir maka tidak sah solatnya dari awal sampai akhir. Maka dia tetap ruku apa takbir kemudian setelah itu ruku. Kalau imamnya sujud takbir kemudian sujud. Kalau imamnya duduk tahiyat takbir kemudian duduk tahiyat. Artinya dia masuk dalam kondisi apapun Berdasarkan hadits Abu Hurairah eh, an Ali bin Abi Talib. Wahmuati menujabal kalakalor Rasulullah Sallam kita atahdukumasolat apabila salah seorang dari kalian mendatangi solat walimam walahaling ada sementara imam dalam satu keadaan alias nakamaya snaulimam maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh imam. Tape kapan seorang itu dikatakan mendapati satu rakaat kapan makmum itu dikatakan mendapati satu rakaat adalah apa ketika mendapati mendapati rukunya imam. Seorang itu mendapati satu rakaat ketika mendapati rukunya imam. Walaupun walaupun dia tidak membaca al-fatihah. Walaupun dia tidak membaca al-fatihah. Paham ya? Karena misalnya begini. Sholat duhur. Sholat duhur itu kan membaca al-fatihah bagi ma'am um imam kan wajib. ya kan, Termasuk rukun. Ketika imamnya sholat duhur ruku. Maka ma'am imamnya datang. Allahu Akbar. Kemudian langsung ruku. Nah. Apakah dia terhitung mendapati satu rakaat? Jawabannya iya, dia ya kan. Lo, dia kan tidak membaca al-fatihah. Dia tidak membaca al-fatihah. Kok bisa mendapati satu rakaat sementara dia tidak membaca al-fatihah? Al-fatihah itu menjadi gugur baginya. Menjadi gugur baginya dengan dalil ini. Mana dalil yang menunjukkan mendapati rukunya imam dia mendapati satu rakaat adalah hadit dari apa namanya e, Abu Hurairah kal. Kalau Rasulullah S.A.W. minta jitu mula solat jika kalian mendatangi solat, wanahnu sujud dan sementara kami sujud, wasjudu. Maka sujudlah kalian. Artinya sujudlah, maksudnya takbir dulu baru sujud ya. Walaupun di situ tidak ada katakan fakabiru wasjudu tidak. Dikatakan wasjudu, di sini tidak dikatakan takbir wasjudu. Artinya apa? Takbir dulu baru kemudian sujud. Wala tuan duha tapi jangan menghitung itu satu rakaat. Ya kan? Kalau sujud tidak mendapati satu rakaat, tapi apa waman ad rakaat rakaat baris siapa yang mendapati ruku imam maka ada rakaat maka sungguh dia telah mendapati satu rakaat. Boleh enggak ruku di luar shol? Boleh enggak ruku di luar shol? Man rakaaduna shafi orang yang ruku sebelum masuk ke dalam shol. Boleh enggak ruku sebelum masuk shol? Maka apa? Maka Para ulama e, merinci jika rukunya di luar shof itu masih jauh, ya kan? Imamnya ruku, ini misalnya masih tempel shofnya rakaat yang ketiga, dia datang dari belakang, ruku di belakang sambil jalan. Kalau itu jauh, maka itu nggak boleh, maka itu tidak tidak dibolehkan. Tapi kalau misalnya dia berjalannya itu sebentar. Maksudnya di belakang shop yang keempat Dia sudah ruku Kemudian masuk ke shop yang ketiga Maka itu insya Allah itu adalah Boleh Artinya kalau uh, Ruku uh, Tinggal dilihat ya kan Kalau rukunya terlalu jauh ya jangan Terlalu jauh uh, Dari belakang pintu kemudian ke depan Jalan ka, jalan sambil ruku ya, ya Jangan itu gak boleh mana dalih yang menunjukkan kalau ruku di luar soft ini dalam waktu yang artinya tidak terlalu jauh itu adalah boleh hadir dari Abu Bakra An Nahuin Taahiran Nabi SAW bahwa uh, rakit. Sementara dia sampai kepada Nabi SAW dalam kondisi ruku, barakah aku belayu. Salia kemudian dia ruku sebelum sebelum eh, sebelum sampai bila soft sebelum sampai ke soft. Wa Zakar Azali kali Nabi SAW kemudian dia ceritakan hal itu kepada Nabi SAW faqala shadaqallahu hirsan wala taud semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat bagimu tapi jangan diulangi ya nah itu wala jangan di diulang maksudnya apa namanya ya itu sebenarnya penge, itu itu sebenarnya hadis ini itu e, bentuk pelaksanaan dari hadis yang sebelumnya yang kita sebutkan apa alaikum bisakinati wal waqar kan artinya sudah masuk dengan tenang aja Walaupun imamnya sedang ruku' ya sudah Anda berjalan biasa. Begitu imamnya sudah berdiri ya sudah Anda ikut ikut bersama imam berdiri, takbir Anda takbir Anda tidakal, imamnya sujud ya Anda ikut sujud tapi jangan menganggap itu satu rakaat. Tapi itu e, ruku di luar shaf. Kalau itu di ruku di luar shaf maksudnya jauh, wala ta'ud jangan diulangi kalau itu adalah apa jauh. Tapi kalau itu artinya berjalannya itu sebentar satu langkah dua langkah anda berjalan masuk ke shop maka itu nggak ada masalah. Allahu taala. Ta Kemudian uh, apa namanya? Ini ada sholat berjamaah yang berikutnya adalah apa? Diperintahkan bagi imam supaya meringankan sholat. Yaitu adalah ma'yu marubihyalimamin menetahfip. Diperintahkan bagi imam itu adalah untuk meringankan sholat. Jangan meringankan itu maksudnya ya jangan buat lama-lama, ya kan? Jangan dibuat lama-lama, jangan juga diperpanjang Anda perhatikan di belakang aja Kalau yang di belakang kalian Mahasiswa yang kuat-kuat Ya gak apa apalah Baca surah Al-Baqarah sampai habis gak masalah Habis itu besok gak ada yang lagi Yang sholat Apa namanya Ya tinggal melihat Kalau yang masih muda-muda gak ada masalah Misalnya di, di pondok santren Atau di mana Itu buat lama-lama memang sudah terbiasa tapi kalau di umum, nah itu diperhatikan karena jamaah di belakang itu kan banyak. Ada yang sudah tua, ada yang sudah berdiri lama nggak bisa, duduk lama nggak bisa. Kemudian ada yang kebelot, ya kan, pengen ke belakang. Ada yang apa, e, pikirannya itu tersibukkan dengan urusannya yang belum selesai, ya kan. Kemudian juga e, apa namanya, ada yang sakit. Itu tadinya diperhatikan. Dalil yang menunjukkan bahwa diperintahkan imam adalah meringankan adalah hadis Abu Hurairah. Idza shollahu dukum nasi jika apabila salah seorang dari kalian mengimami orang-orang, falyuhaffif, -orang, maka adalah dia meringankan. Fa inna fihi kenapa? Karena di belakang kalian ada orang yang lemah, wa ada orang yang sakit, wal kabir ada orang yang sudah tua, ya kan? Sudah tua. Wa idza sholla li kalau dia salat sendirian, falyu tawil masa, silakan dia. Memperpanjang memperlama sekehendat dia Dan adab yang berikutnya adalah apa Rakat yang pertama itu sunahnya dibaca panjang nah, Artinya disunahkan Memanjangkan bacaan pada rakat yang pertama Ketimbang rakat yang kedua Rakat yang kedua lebih panjang daripada rakat yang ketiga Tiga lebih panjang daripada rakat yang keempat Dan lainnya adalah hadis dari Abu Sayyid Kalau lakadaka nanti salatu zuhra Tukam Waktu itu salat duhur ditegakkan. Faya dah buat zahib, kemudian salat duhur ya, ini salat duhur. Kemudian faya dah buat zahib, kemudian ada jamaah pergi ila al baki ke baki, baki itu ke kuburan ya, baki itu baki itu di sebelah timur masjid Nabawi. Sebelah timurnya. Anda kalau kita kan salat di masjid Nabawi menghadap ke mana? Menghadap ke mana ke masjid Nabawi? Ah? Kalau kita ke Masjid Nabawi, kita menghadap ke mana? Selatan, ya kan? kita menghadap ke selatan. Sementara Baki di sebelah kiri Masjid Nabawi. Sebelah timurnya. Baik. Uh, ila' al-Baki. Ini salat duhur ya. Sahabat keluar dari rekaat, kemudian dia pergi ke Baki. Fayaq dihajat tahu, dia buang hajat. Maksudnya dia buang hajat, kencing atau uh, buang air besar. Sumbaya tawad tahu, kemudian dia berhudhu. Sumbayati kemudian dia datang Rasulullah S.A.W berakat di Lula. Sementara Rasulullah S.A.W masyarakat yang pertama itu salat duhur. Padahal namanya buang hajat mungkin dia lama, ya kan? Berapa menit ya kan? Jalan aja ke baki. Deh keluar dari mesyik ke baki kan sudah butuh waktu, ya kan? Kemudian bukan di kuburannya dia maksudnya ya? Bukan di baki maksudnya kuburannya dia buang hajat di situ bukan maksudnya, ya ke WC lah. Nah, dulu kan masih padang pasir. Ya? dulu masih padang pasir. Dan kuburan yang pertama kali di di baki itu kan dulu baki itu masih padang pasir ya, belum belum jadi kuburan. Kuburan itu baru pertama kali ketika meninggalnya Utsman bin Ma'zun. Ma'zun, Utsman bin Ma'zun. Bukan Utsman bin Ma'zun. Itu ada keliruan. Tapi yang berikutnya adalah wujub mutabat imam wahor matu musabakati. Wajibnya mengikuti imam dan haram mendahului imam. Tidak boleh kita mendahului imam. Haramnya mendahului imam itu pada dua tempat. Hanya dua tempat yang haramnya makmum itu mendahului imam. Yang pertama di mana? Takbir atau liharom. Yang kedua di salam. Itu tidak boleh. Hanya dua ini saja. Imamnya belum takbir dia sudah takbir. Allahu Akbar. Pada imamnya belum takbir. Ya kan? itu nggak boleh haram hukumnya kalau itu lakukan dengan sengaja maka nggak boleh kalau kalau itu karena lupa ya dibatalkan yang kedua tidak boleh salam tidak boleh salam imamnya belum salam dia sudah salam itu nggak boleh adapun di antara takbir sampai salam Nah para ulama menyatakan itu hukumnya makruh hukumnya adalah makruh misalnya apa imamnya ruku dia imamnya belum ruku dia sudah ruku imamnya belum sujud dia sudah sujud Imamnya belum duduk, dia sudah duduk. Itu uh, khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh hukumnya. Tapi yang jelas tidak boleh haram bagi kita untuk mendahului imam. Uh, wajib bagi kita mengikuti imam. Artinya mengikuti imam. Yang wajib kita mengikuti imam itu hanya perkara yang wajib ya. Yang wajib dari sholat itu yang wajib kan cuma ada empat. Maksudnya yang mengikuti mengikuti imam itu kan ada empat. Yaitu apa? Berdiri, ruku, duduk, dan sujud. Itu saja. Ketika imamnya berdiri ya kita berdiri, wajib berdiri. Ketika imamnya uh, ruku ya kita wajib beruku. Imamnya sujud ya kita wajib sujud. Imamnya duduk ya kita wajib duduk. Adapun perkara yang sunnah itu tidak harus. Mamum itu tidak harus mengikuti imam dalam gerakan yang sunnah. Misalnya apa? Imamnya sikunya diangkat, ya kan? Mamum kalau sikunya diangkat ya ngikuti jamaah yang lain. Ya kan? Itu tidak harus. Imamnya membaca doa iftitahnya Allah mabait. Imamnya mengikut. Imamnya tidak Allah mabait, tapi menggunakan doa iftitah yang lain. Itu kan berarti tidak mengikuti imam. Ia ya kan. Itu boleh pati. Untuk perkara yang sunnah boleh. Tergantung untuk yang sunnah. Tapi untuk perkara yang wajib, kalau imamnya rukuh ya anda harus rukuh. Imamnya sujud ya anda harus sujud. Ia ya kan. Tak boleh imamnya sujud anda berdiri. Ia ya kan maka ini sebenarnya saya selalu juga mengingatkan begini, mengingatkan kepada jamaah itu adalah apa, supaya tidak terlambat dari imam jangan memperlambat, imamnya sudah ruku dia masih berdiri, gak boleh imamnya sudah ruku, dia masih berdiri, gak boleh, imamnya sudah salam, assalamualaikum, dia masih sibuk dengan doa, masih tahiyat itu gak boleh, imamnya sudah salam, sudah zikir, dia mamumnya itu masih masih masih tahiyat akhir kalau imamnya sudah salam Maka wajib kalian semuanya salam, walaupun bacaan tahiyat belum selesai, walaupun belum selesai. Ketika imamnya ruku, walaupun anda belum selesai membaca al-fatihah, maka wajib anda ruku. Tidak boleh alasan karena ingin meneruskan al-fatihah, enggak boleh, ya kan? Kenapa? Karena ketika imamnya ruku, anda anda harus ruku. Kenapa? Karena begitu anda masih berdiri imamnya ruku, ketika imamnya berdiri anda baru ruku itu kesalahan. Itu termasuk perkara yang tidak tidak boleh. Jadi jangan terlambat dari imam. Ketika imamnya sudah takbiratul ihram, ya segera Anda takbiratul ihram, jangan ditunda-tunda, masih ngobrol, masih memperbaiki itu, memperini ya kan enggak. Itu namanya terlambat dari imam. Yang berikutnya adalah boleh enggak imam itu anak kecil? Ya boleh. Jawabannya adalah boleh. Dengan syarat apa? Imam anak kecil itu paling banyak hafalan Quran dan dia tahu tentang hukum-hukum salat dan yang ketiga tidak bermain-main. Anak kecil di sini maksudnya belum balik. Ya kan? Anak kecil yang belum balik boleh jadi imam enggak boleh dengan syarat tadi apa? Ada tiga. Yang pertama apa? Dia paling banyak hafalan Qurannya dari orang dewasa. Yang kedua apa? Dia tata, dia tahu tentang hukum-hukum solat. Ya kan? Anak kecil jadi imam walaupun dia hafal Quran tapi kalau tidak tahu tentang hukum solat ya enggak boleh. Ya kan? Yang ketiga apa? Nah, Kebiasaan-ananya itu kan bermain-main maka tidak bermain-main. Dalilnya adalah hadis uh, dari Amr bin Maslamah bin Salam. Ammar bin Salama waktu itu masih usianya 6 tahun. Tapi dia diangkat sebagai imam oleh kaumnya. Yang berikutnya, boleh enggak iktidaul muftarit bil mutanafil wa Boleh enggak eh uh, kepada yang wajib, yang wajib kepada yang eh uh, salat yang wajib mengikuti yang nafila, yang nafila mengikuti yang wajib. Boleh atau tidak? Ya, boleh. Artinya imamnya salat wajib, mamumnya niatnya salat sunnah Imamnya niatnya Sholat Sunnah Mamumnya niatnya Sholat Wajib Anda anda Baqdiyah Duhur Anda Sholat du, Baqdiyah Duhur Mamum yang di belakang Sholat Duhur Iya kan Imamnya niatnya Sholat Sunnah Baqdiyah Mamumnya niatnya Sholat Wajib Berbeda niat maka itu boleh Atau imamnya Sholat Wajib Mamumnya niatnya Sholat Sunnah Apalagi berbeda niat Imamnya niatnya Sholat Duhur Mamumnya niatnya Eh, imamnya niatnya salat tasar, Mamunnya niatnya salat duhur. Itu berbeda niat adalah boleh.boleh berbedanya. Adapun nanti perbedaan niat yang tidak boleh nanti ada ada juga yang tidak dibolehkan. Dalil yang menunjukkan adalah anda muatimu jabal karena yusalimana Nabi saw. Semayar jula kaumhi fayyumu ikut salat isak bersama Nabi. Kemudian dia pulang ke kaumnya mengimami salat isak lagi berarti sholat isa bersama nabi itu dihitung apa Hah? wajib tapi ketika dia pulang ke kaumnya mengimami maka itu adalah sunnah artinya muat imam sunnah kemudian makmumnya sholat isa itu adalah wa wajib artinya berbeda niatnya adalah termasuk boleh sekarang makmum yang mukim bermakmum kepada yang musafir boleh atau tidak Mamum yang mukim bermamum kepada yang musafir, imam yang musafir boleh atau sebaliknya, imamnya mukim, mamumnya musafir boleh. Cuma dari sisi uh, kefiah itu berbeda ya kan. Kalau imamnya musafir, mamumnya mukim, maka apa, mamum tetap harus menyempurnakan empat rakaat Misalnya solat dhuhr ya, solat dhuhr tetap empat. Tapi kalau imamnya mukim, mamumnya musafir boleh nggak dia dua rakaat, ha? Boleh tak mamumnya dua rakat? Mamumnya musafir, imamnya mukim. Ah, ha? boleh tak mamum yang musafir ini dia dua rakat, imamnya niatnya empat rakat. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau imamnya sebaliknya juga, imamnya dua rakat, mamumnya empat rakat. Boleh atau tidak? Ya boleh ya kan. Cuma ketika imamnya salam, mamumnya menyem, menyempurnakan masing-masing menambah dua rakat. Jadi iktidau mukim bil musafir wak suhu maka itu adalah termasuk di dibolehkan iktidau izah musafir bil mukim musafir mengikuti yang mukim atama maka wajib bagi musafir yang mengikuti yang mukim itu atama artinya menyempurnakan tidak boleh dia dua rakat saya pernah dapati ada imamnya sholat asar dua rakat empat rakat mamonnya itu musafir dia musafir tapi dia belum sholat Nah, dia belum sholat. Dia niatnya sholat duhur dua rakaat. Dia dua rakaat. Begitu imamnya uh, rakaat tahiyat, tahiyat awal. Kemudian dia kusalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia berdiri rakaat yang ketiga. Itu niatnya sholat asar Itu nggak boleh. Itu tidak, tidak dibolehkan. Dan itu dianggap tidak sah sholatnya. Itu tidak, tidak, sholat, tidak sah sholatnya. Itu pendapat yang paling kuat dari para ulama. Iktidawal qadir alal qiyam bil majlis bil jalis wa annahu yajlis ma'ah. Sekarang orang yang mampu berdiri mengikuti imam yang duduk. Kalau imamnya duduk, makmumnya berdiri, boleh apa tidak? Enggak boleh, makmum tetap harus duduk walaupun makmum itu mampu berdiri. Tapi kalau imamnya berdiri, kemudian makmumnya duduk karena sakit, ya boleh karena uzur. Karena uzur, ya kan? Tapi kalau makmumnya imamnya salat sambil duduk, maka makmumnya semuanya wajib duduk walaupun mampu ber berdiri. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha baca di situ. E... Ah, beliau nya adalah iza jalisan fa sholli julusan Jika imamnya salat sambil duduk, maka wajib kalian salat sambil duduk. Baik, kalau makmumnya seorang diri, berdirinya di mana? Sebelah kanan. Kalau makmumnya seorang diri berdiri sebelah kanan sejajar, bukan mundur sedikit. Sejajar dengan imam, bukan mundur di belakang sedikit. Kalaupun dia mundur ke belakang karena ya, kejahilan, karena kebodohan, ya enggak. Nabi saw ada masalah. Itu bukan pembatal juga. Nah, bukan pembatal, tapi tidak sempurna. Artinya keutamaan eh, itu tidak dapat. Tak nah, kalau ini yang sama. Eh, sama. Kalau suami istri, ya tetap istri di belakang. Tetap istri di belakang. Sebagaimana Nabi saw mengimami. Ibunya Anas bin Malik. Ya sama. Dalilnya, ya. jadi Nabi Sosalam mengimami ibunya Anas. Nabi Sosalam sholat bersama Anas sejajar. Ibunya Anas di belakang. Jadi ibunya Anas di belakang dan Anas sejajar dengan Nabi. Jadi mulaika. Jadi Nabi Sosalam pernah mengimami mulaika itu. Eh, Mengundang Rasulullah Sallam makan, ya Rasulullah makan, kemudian pergi, kemudian selesai makan Rasul mengatakan, "Kumufa luson dibeku." Berdirilah, saya mau sholat bersama kalian. Kemudian Nabi Sallam menserjajarkan Anas, bin Malik di sampingnya, kemudian ibunya Anas di belakang. Kaya begini, softnya seorang wanita dikatakan satu soft itu seorang diri. Kalau laki-laki minimal dua orang, dikatakan satu soft untuk laki-laki adalah dua orang. Uh, kalau wanita Satu orang dikatakan satu shol Kecuali sholat jenazah Kecuali sholat jenazah Kalau sholat jenazah Satu orang laki-laki dihitung satu shol Satu orang itu sudah dihitung satu shol Misalnya uh, Mamumnya ada lima orang Imamnya Imamnya ada enam ya Enam Maka mestinya kan sunnahnya Imam dua dua dua Dua di sob pertama, dua di sob di belakang Kemudian tidak enam sekaligus sejajar ya enggak Dua, dua, dua Nah kalau lima berarti dua, dua, satu Satu ini dihitung satu sob Karena sunnahnya untuk sholah jenazah dibuat tiga sob Walaupun jumlahnya sedikit Minimal itu lima Minimal dikatakan lima Kalau tiga orang ya tetap ya sudah Kalau tiga orang kan tidak ada sunnahnya satu, satu, satu apa namanya sudah tiga ya yeah. Allahulathalakam. Ta Tapi kalau di sini pertanyaan, fainkan al makmu imra kalau makmunnya itu seorang wanita nah, maka takumu khalfa limam maka berdirinya di belakang imam berdirinya di belakang imam sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu shollihi wabiyumihi artinya Nabi saw mengimami siapa ibunya Anas bin sebenarnya hadis ini, di situ adalah apa kalau mamumnya seorang diri, kemudian uh, itu dengan syarat ya mamum kalau seorang wanita sendirian di situ ada imamnya laki-laki sendirian maka nggak boleh, misalnya di tempat umum di musola umum imamnya laki-laki asing wanita ini asing juga boleh nggak wanita bermamum di belakang laki-laki yang asing nggak boleh, eh, sudah nggak boleh dia berduaan itu dihitung khalwat Dihitung khulwah dan itu haram hukumnya, enggak boleh. Kecuali kalau ada wanita yang lain, kecuali ada wanita yang lain dia bermamung kepada seorang laki-laki boleh. Tapi kalau satu laki-laki satu wanita di belakangnya, ya kan? Laki-laki itu tidak husu, wanita itu juga enggak husu, ya. Kan? Karena seton yang ketiga, karena seton yang ketiga nanti setonnya apa namanya itu di belakang kalian wanita itu, ya kan? Coba dintipi. Seton yang menarik wajahnya ke belakang. Kalau enggak ketika ruku coba di nengok ke belakang, sujud coba nengok ke belakang, itu yang itu setan yang ketiga, ya kan? Maka enggak boleh, kecuali kalau itu suami maksudnya mahrom ya. Kalau mahrom enggak ada masalah, tapi kalau bukan mahrom maka tidak tidak dimudikan. Saya kira itu Allah Taala alamul kul kuliha das tabulahul walaikum warahmatullahi wabarakatuh.